Bapak Johan, selamat siang. Selamat siang. Silahkan komentarnya, Pak. Ya, ini yang selalu dipakai oleh para pejabat kita dari dua sisi. Satu sisinya baik, adas praduga tak bersalah. Satu lagi baik juga. Yang jeleknya begini, adas praduga tak bersalah juga. Jadi dua-dua dipakai, ini adas ini bisa untuk yang memang orang benar-benar salah atau benar-benar tidak salah gitu loh. Cuman ya ironis banget sih, memang udah kasusnya m m e a n gak n g g ada yang lebih pintar dari si itu tuh buat si Tom o h o n itu Saya、hmm. juga bingung sih, s e b e n a r n y a duit inilah yang paling penting, ini, ini salah satu kasus yang mesti dikorek abis ini Mbak Biar keliatan h、hmm. gitu, boroknya kayak apa, dalam bernanah atau berapa gitu, makasih Baik, terima kasih k e l a u sih a n g bagus,、ya. komentar Anda Pak? Saya cuma p e n g e n tahu dari mana separtainya Kenapa? Partainya dari mana? Baik, bapak silahkan komentar Anda Ya itu aja Saya tahu Oh b a Oh baik-baik Terima kasih Pak Agus Bapak Herman, selamat siang Ya, jadi、uh, kita semua harus paham ya Setelah reformasi kan kita mendudukan hukum sebagai panglima Nah ketika kita mendudukan hukum sebagai panglima Segala sesuatu harus kita anut adalah peraturan yang berlaku Nah peraturan-peraturan yang dibuat itu Mengacu kepada undang-undang dasar Yang mengatakan bahwa seseorang tetap memiliki hak-hak yang sama Sebelum dinyatakan bersalah secara i n t r a h oleh pengadilan Nah, kita sekarang menuntut adanya satu intervensi Padahal itu yang kita paling benci di masa Orde Baru Jadi sekarang biarkanlah proses itu berjalan Sejauh semua pihak itu menyadari apa yang harus dilaksanakan Dan dilaksanakan dengan benar Jangan sampai dalam proses ada yang menyimpangkan Itu saja Jadi kita nanti jangan jadi orang yang、uh, double standard Di satu sisi kita mau uh, uh, re reformasi Di sisi lain kita mau tetap ada inter intervensi Yang gak bisa juga Terima kasih Baik terima kasih Pak Holi l selamat siang Ya selamat siang Komentarnya Pak Saya sedikit saja komentar Jadi saya rasa penegak hukum, pejabat Di zaman sekarang ini sudah Apa ya サイクルが大事なの yang b u p a wali kota p e m o h o n itu itu terdakwa yang di dalam LP bisa dilantik menjadi wali kota itu benar-benar aneh bin ajaib deh hanya terjadi di negeri dongeng betul ya、mm -hmm. karena negeri ini negeri dongeng ya saya rasa sih saya nggak setuju dengan apalah intervensi segala macam t e r u t orang Orang yang sudah berstatus sebagai tersangka atau terkosong u sudah di dalam LP itu, ya kan? Kecuali belum di dalam LP kan, sudah di dalam LP i t u、hmm. Ya, gitu aja, makasih. Baik, terima kasih. b a g i l berapa k Denny? Selamat siang. Halo, selamat ya, siang. Komentar Anda? Ya,、uh, jangankan wali kota, barangkali mungkin seperti uh, uh, ketua PSSI kemarin juga kan.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 tadi t a yang d a r tadi pagi saya dengan d i n e t e p i i t lama-lama orang mati juga dilantik juga terjadi penjabatnya itu、uh, oke ya baik terima kasih Pak Hari halo Pak r u d y selamat sore ya silakan Pak iya jangan kan itu Pak yang terpidana saja kayak Nurdin h a r i t a y a masih bisa memimpin PSSI di, di penjara terima kasih ya baik Pak Rio halo Pak Edi silakan Ya, kita saya mau kasih komentar, Pak, ya. n、uh, g g a k heran sih. Walaupun kita sudah punya lagu, Pak. Itulah Indonesia. Jadi, n g g a k perlu heran, Pak. <laughs> ya, terima kasih. Ya, baik. Pak d u d o silakan. Ya, kalau menurut saya, ya. Gunanya pemimpin itu ya di sini. Maksudnya kalau ada masalah-masalah yang penting harus diputuskan oleh pemimpin... 山崎なんと山崎さんと山崎さんと山崎さんと山崎さんと山崎さんと山崎さんと山崎さんと山崎さんと山崎さんと山崎さんと山崎さんと山崎さんと山崎さんと山崎さんと山崎さんと山崎さんと山崎さんと山崎さんと山崎さんと山崎さんと山崎さんと山崎さんと山崎さんと山崎さんと山崎さんと山崎さ やばい。Yeah, <Yeah. S 1>